Mitra Bisnis setelah toko ritel modern, kini pemerintah berencana membatasi jumlah gerai yang boleh dimiliki sendiri untuk bisnis franchise restoran. Sisanya master franchise harus mensubwaralabakan dengan paket investasi yang terjangkau. Lalu juga ada kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri dengan porsi mayoritas. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Anang Sukandar. Pa Anang, apa komentar anda melihat rencana aturan ini? Kalau menurut aku ya, mestinya ya, kalau yang yang lokal, menurut aku sih, ini aku lihat dari sudut yang lokal ya. Yang lokal sih, aku kira nggak terlalu banyak berpengaruh. Kita sebetulnya setuju, sebetulnya tujuannya dari pemerintah. Cuman caranya, caranya yang jadi masalah cara penanganannya dengan regulasi, mestinya diajak ngomong aja yang gede-gede itu kalau menurut aku sih gitu. Tujuannya untuk membela yang yang lemah, aku setuju. Gitu. Itu kan membela yang lemah maksudnya mau kasih lapangan pekerjaan, mau di subfranchise ya kan untuk usaha kecil menengah gitu kan. Setuju itunya sih prinsip nya di di mana pun kita setujulah. Cuma ya itu caranya kan enggak bisa dengan suatu peraturan begitu saja. Bagaimana pelaksanaannya, dampaknya gimana di lapangan, itu yang mesti di, dikaji menurut aku, Itu kira-kira. Apakah ada kekhawatiran hal ini akan membatasi pengembangan usaha, Pak? Yang lokal belum sampai situ. Yang lokal masih baru di tahap awal lah. Taruh kata juga masih, kita lihat banyak yang masih lemah manajemennya. Jadi memang yang lokal saya kira belum terkena imbasnya yang besar, kan? belum menurut saya. Bagaimana dengan franchise asing yang sudah besar, Pak? Ada saran kepada mereka? Ya, mestinya mereka ya ngomong dong sama pemerintah kalau gitu. Mereka tuh mau, wah, seolah-olah nih aku kesannya ya. Suruh Afi yang ngomong, aku sih nggak mau. Mereka yang punya kepentingan banget kok. Afi nggak, nggak. Artinya secara menyeluruh, kalau kita lihat dari semua anggota kita ya, baik yang lokal, terutama kan di kita kan lebih banyak lokal. Aku, karena aku pernah nanya juga mereka yang lokal, Kalian terkena enggak? Nggak, Pak. Aku tanya ini. Kena nggak kalian? Nggak, Pak. Pengaruhnya gimana? Nggak, kita mah biasa saja. Nah, itu. <gih> yang, yang, kamu ngerti ya jadi ya? Oh, iya, Pak. Ya? Tapi kalau yang asing ya, mereka mesti, ap apalagi moda, pemodal besar. Akhirnya ya dia mesti ngomong. Ngomong, -ngomong sama franchisornya atau ngomong sama pemerintah. Menurut aku gitu. Tapi apakah ada potensi waralaba asing malah menjadi malas untuk masuk Indonesia, Pak? Ya itu sih bisa-bisa saja, karena mereka ya, sepanjang, ya itu jadi. Kendala ya mereka, tapi kalau mereka lihat ahnya pasarnya cukup menarik ya, mungkin mereka cari jalan di antaranya misalnya yang pernah terdengar, dia diangkat master franchisinya di di di Singapura, tapi perusahaannya perusahaan kita seperti perusahaan Indonesia, mereka kayak gitu ya banyak aja sih akalnya <tapi> pembisnis kan bisa aja dia cari jalan kayak ibaratnya kayak air yang ngalir cari jalan sendiri kan. Ya kan gitu kan. Lalu terkait rencana aturan ini sendiri, ada saran Pak kepada pemerintah hal apa yang paling perlu diperhatikan? Yang sudah lama kita ngomong, kita tuh yang perlu di apa ditangani itu adalah usaha lokal kita yaitu dengan mengadakan pembinaan dan pendampingan. Itu itu yang sampai sekarang pun belum dilakukan, baru tahun pertama dilakukan oleh pemerintah. Tahun 2012, tapi tahun, tahun 2013 aku nggak tahu nasibnya. Jadi sebetulnya itu yang kita perlukan, perlu dibina, dikasih pendampingan. Itu usaha-usaha lokal, itu yang menurut aku yang perlu. Supaya, nah emang di kita tuh banyak yang masih belum punya entrepreneurship lah. Nah itu mesti didorong. Di situ yang lebih penting menurut aku. Jadi bukan dengan regulasi-regulasi kayak gini menurut aku sih. Jangan, ini bisa, jangan ngatur, tapi ta, pembinaannya nggak mau dilakukan. Ya kalau gimana? Okay. Pembinaan lah, menurut aku tuh udah berapa lama lah aku bilang, udah ngomong pembinaan dan pendampingan UKM kita gitu. Diperlukan oleh kita. Jadi jangan bilang, oh itu nggak bisa tuh, kita nggak anggap punya anggaran. Ya bisa, itu ibaratnya lepas tangan gitu. Demikian Ketua Asosiasi Franchise Indonesia, Anang Sukandar. Saya Wendy Lim.